saatnya berita siang Hai Assalamualaikum Shadaralun Berita siang edisi hari ini Senin 26 Februari 2018 Dibacakan Tia Andalusia dan Ahyar Abdullah Kembangkan industri hiburan Arab Saudi gelontorkan 864 triliun rupiah. 110 siswi hilang Setelah serangan Boko Haram Polisi dan TNI amankan Sidang PK Ahok di PN Jakarta Utara Dengarkan juga berita lainnya yang telah dirangkum oleh tim Newsroom Serambi FM Berita siang Serambi FM juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM, Radio Lauser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM Cederalun, Arab Saudi menyatakan bakal menginvestasikan dana sebesar 64 miliar dolar Amerika Serikat atau 864 triliun rupiah untuk mengembangkan industri hiburan dalam dekade ke depan. Kompas.com melansir. Kepala Otoritas Hiburan Umum Arab Saudi Ahmed bin Akhil Al-Khatib menyatakan 5.000 perhelatan direncanakan digelar pada tahun ini saja. Beberapa gelaran tersebut antara lain konser grup musik Maroon 5 dan sirkus legendaris Cirque du Soleil. Selain itu, gedung opera pertama di Arab Saudi juga telah mulai dibangun di Riyadh. Mengutip BBC, investasi tersebut merupakan bagian dari program reformasi sosial dan ekonomi negara tersebut. Program itu dinamakan Visi 2030 dan diumumkan 2 tahun lalu oleh Putra Mahkota Pangeran Muhammad bin Salman. Sideralun, pemerintah Nigeria telah mengonfirmasi hilangnya 110 murid perempuan masih belum diketahui keberadaannya setelah serangan yang yakini dilakukan oleh anggota kelompok ekstremis Boko Haram pada pekan lalu. Kompas.com lansir. Sebelumnya, angka anak perempuan yang hilang masih simpang siur. Menteri Informasi dan Kebudayaan Nigeria Al-Hajilai Muhammad menyatakan sebanyak 906 murid berada di sekolah saat serangan terjadi. Anak-anak diculik oleh anggota kelompok bersenjata yang menyerbu sekolah pemerintah di Dapcin pada 19 Februari lalu. Sebelumnya, pemerintah negara bagian Yobe mengeluarkan pernyataan mengenai beberapa murid perempuan yang berhasil diselamatkan. Namun, pengumuman itu dicabut karena informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang tidak dapat dipercaya. Sederlun, personil polisi dan TNI melakukan pengamanan di area sidang perdana peninjauan kembali vonis 2 tahun penjara mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama di Pengendalian Negeri Jakarta Utara yang bertempat di ex gedung Pengendalian Negeri Jakarta Pusat hari ini. Kompas.com melansir Ahok telah mengajukan PK ke Mahkamah Agung atas vonis yang menimpanya itu pada 2 Februari 2018. Di lokasi, polisi tampak telah berjaga-jaga. Sejumlah mobil pengamanan dan mobil water cannon disiapkan di halaman PN Jakarta Utara. Disediakan juga alat pendeteksi metal tepat di pagar masuk dan di lantai dua gedung. Kapolres Jakarta Pusat Kombes Roma Huta Julu mengatakan, ada ribuan polisi yang diterjunkan dalam pengamanan sidang tersebut. Secara terpisah, Kasubak Humas Polres Jakarta Pusat Kombes Suyatno mengatakan, pengamanan dibagi tiga ring. Sidang dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ahok diperkirakan tidak akan menghadiri sidang tersebut karena masih menjalani masa tahanan di rutan Mako Brimob. Syederalun Presiden Penyanyir Indonesia Sutarji Kalsumbahri menyampaikan belasung kawatas berpulangnya keramatullah Ramatullah seni Indonesia asal Singkil Ali Jauhari. Dari Jakarta, Fikar Weda melaporkan. Sutarju diagendakan oleh Ali Jauhari dipanggungkan dalam kegiatan baca puisi di tim bersama seorang penyair asal Aceh. Sutarju sendiri sudah menyatakan setuju dengan gagasan tersebut. Ali Jauhari meninggal dunia di London, Inggris pekan lalu 21 Februari 2018. Ia berada di negeri Pond Sterling itu dalam urusan bisnis. Jenazah almarhum tiba di Jakarta Minggu malam dan selanjutnya dikebumikan di tempat pemakaman umum Karet Bivak Jakarta pada Senin pagi setelah disalatkan di Masjid Cut Mutia. Anda sedang mendengarkan berita utama SRANDI Cedralun, dues perusahaan, tawarkan investasi di sektor perikanan kepada pemerintah Aceh Singkil. Hari ini, masing-masing PT Graupal dan PT Pasar Laut. Dari Singkil, Didi Rusadi melaporkan. Perusahaan Graupal menyatakan berminat investasi di sektor budidaya udang faname, lobster, kerapu, serta kakap putih. Sedangkan PT Pasar Laut menyatakan siap berinvestasi di bidang pemasaran ikan hidup dan ikan segar. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perikanan Aceh Singkil, Ismet Taufik. Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Singkil, Sazali, saat menerima kehadiran investor tersebut menyatakan pihaknya siap membantu memfasilitasi dan menyediakan sarana yang dibutuhkan. Sederalun, Taman Iskandar Muda Jakarta kemarin malam menggelar Malam silaturahmi dan Syukuran Atas Dianugerahkannya Gelar Kehormatan Dr. Honoris Kausa kepada Toko Aceh. Haji Adnan Kanto Dari Jakarta, Fikar Wieda melaporkan Acara berlangsung di Gedung Lemhanas, Jakarta Hadir sejumlah toko Aceh dan tokoh nasional Antara lain mantan Menko Polhukam Widodo AS Ekonom Renald Kasali Profesor Syamsuddin Mahmud Mustafa Abu Bakar Azwar Abu Bakar Dan lain-lain Salah seorang tamu istimewa adalah Nyonya L.B. Murdani Yang datang bersama putrinya Ria Murdani Gelar Doktor Kehormatan diberikan oleh Universitas Syahkuala Banda Aceh kepada Haji Atman Ganto dalam sidang senat terbuka di kampus tersebut beberapa waktu lalu. Ketua PP Tim Surya Dharma mengatakan syukuran dan malam silaturahmi tersebut sebagai bentuk apresiasi masyarakat Aceh Jakarta terhadap anugerah gelar tersebut. Syederalun PT Pernamina Perseru menaikkan harga bahan bakar minyak pada Sabtu. Penetapan harga baru ini berlaku untuk jenis BBM non-subsidi dengan jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Racing, Dex Light, dan Pertamina Dex. Kompas.com melansir, Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero Adiatma Masarjito mengatakan kenaikan harga berada di kesaran Rp300 per liter. BBM jenis Pertalite dari sebelumnya Rp7.600 per liter untuk wilayah Jawa, Madura, dan Bali kini menjadi Rp7.900 per liter. Pertamak dari Rp8.600 per liter kini menjadi Rp8.900 per liter dan untuk Pertamak Turbo menjadi Rp10.100 per liter kenaikan tertinggi terjadi pada jenis deck slide dari Rpp7.500 per liter, kini menjadi Rp8.100 per liter. Saat ditanya apakah ada kemungkinan harga kembali turun, Adiatma mengatakan hal tersebut akan selalu dievaluasi secara berkala, Namun yang pasti patokannya pada harga minyak mentah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Senin 26 Februari 2018. Berita sore Serambi FM hadir kembali setiap pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambiefm.com. Follow juga Twitter kami at Serambi FM. Syadaralun wassalam.